...paling cantik sajumbang Jawa ya, Timur. kita panaskan lagi gongwan. -go. Fira Azhahra Acehla. Aceh, Selamat malam gongwan. -go. Yang ke lagunya boleh kita ngangin barang-barang lagi ya. Sebelah kanan jangan lupa Rico 咱们当然<音><音><音>